Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam Yang telah melimpahkan rahmat dan kesahinan kepada kita semua Salawat wa salam Semoga tetap Allah surah melimpahkan Kepada suri toladan kita Beliau Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga, sahabat Dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya Jamaah, wabarakatuh. Sebelum melaksanakan ibadah sholat tarawih kita laksanakan terlebih dahulu. Kami selaku takmir Masjid Fatimah Zuhro akan menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu, marhaban ya Ramadhan. Alhamdulillah, mulai malam ini kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Dan insyaallah untuk takmir Masjid Fatimah Zuhro menyelenggarakan tarawih dengan rencana satu juz setiap malam. Teknisnya, kita akan melaksanakan dua kali witir. Witir yang pertama untuk sholat 11 rokaat, dan yang kedua untuk 23 rokaat. Bagi yang hendak melaksanakan sholat terawih 23 rokaat, bisa melanjutkan terawih berjamaah dengan Imam Beliau Satriyuan Zahid setelah witir pertama. Selain itu, takmir Masjid Fatma Duzoro juga menyelenggarakan kajian rutin selama Ramadan, yaitu setelah subuh, menjelang berbuka dan ceramah sebelum sholat tarawih dan juga banyak kegiatan yang insya Allah dilaksanakan dan terbuka untuk jamaah sekalian selama Ramadan untuk itu kami mohon dukungan dari jamaah sekalian baik yang bersifat material maupun non-material adapun beberapa program Ramadan yang terdekat adalah sebagai berikut pertama donor darah Ramadan pada Rabu 31 Mei 2017 Setelah sholat maghrib Kedua, berah buku dengan judul Jangan Jadikan Masa Muda sia Dengan Pembicara Robi Afrizan Saputra Pada Sabtu 3 Juni 2017 Program yang ketiga yaitu Seminar Keberusahaan Khusus Muslimah Pada Ahad 4 Juni 2017 Dan yang keempat Fatimah Duzarawi Salami Competition Yang terdiri dari Lomba Esai dan Cerpen ...untuk tingkat SMA dan mahasiswa pada Sabtu 10 Juni 2017... ...serta Lomba cerdas cermat untuk tingkat SMP pada Ahad 11 Juni 2017. Untuk informasi di atas, dapat menghubungi panitia... ...atau bisa mengunjungi website kami di masjidfatimatisjoro.com. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan... ...yang bertindak sebagai penceramah pada malam hari ini... ...insya Allah beliau Ustadz Insinyur Syarif Basir. Ba dan yang bertindak sebagai masalah terawih Yaitu beliau Ustadz Dr. Muhammad Sofan M.A Mohon maaf atas segala kata yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada beliau Ustadz Ibn Ustadz, Ustadzif Basir Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa bihinastainu ala umuri Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yumiddin. Fa ya ayyuhal ikhwah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa pada petang hari ini kita bisa menemui Ramadan bulan yang dinanti-nantikan oleh Rasulullah dan para sahabat Bulan yang di dalamnya penuh dengan keutamaan-keutamaan Bulan yang apabila kita jalani dengan sungguh-sungguh Insya Allah akan kita tutup Dengan kembalinya kita kepada fitrah Bersih dari dosa Bersih dari celah dihapuskan kesalahan-kesalahan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Ramadan kali ini bagi kita di Indonesia adalah termasuk Ramadan yang istimewa kenapa istimewa? yang pertama kita syukuri Ramadan kali ini insya Allah kecuali beberapa Aliran yang agak sempalan Insyaallah kompak sama Ramadan nya sama Idul Fitrinya nya insyaallah juga sama Bareng Dan yang kedua Ramadan kali ini Menjadi istimewa bagi kita Karena di tahun ini Beberapa bulan yang lalu kita merasakan kekompakan kaum muslimin di indonesia belum pernah terjadi sepanjang sejarah kaum muslimin di indonesia bisa sekompak seperti bulan desember yang lalu yang bagi saudara-saudara kita yang menghadiri di jakarta silaturahmi 2012 ya sangat merasakan betapa tidak ada sekat di antara kita kaum muslimin. Kita betul-betul merasa sebagai satu tubuh. Dan hasilnya kita bisa melihat pilkada DKI yang tadinya tidak terbayangkan oleh hampir semua pelaku politik di indonesia bahkan praktisi politik pun tidak membayangkan Ahok bisa kalah tapi nyatanya kalah dan itu baru sebagian kaum muslimin yang kompak baru sebagian kaum muslimin yang bersatu kenapa saya katakan sebagian kaum muslimin yang bersatu karena ternyata hampir seluruh pemilih non muslim memilih calon non muslim hampir seluruh hampir 100% hanya sebagian pemilih muslim memilih calon muslim menjadi kriteria pilihannya kejadian yang kecil itu Menjadi besar di mata kita Kenapa? Karena tahun ini menjadi tahun kesadaran di antara kita Betapa bahwa kaum muslimin memerlukan persatuan Tahun Kaum muslimin Harus menghidupkan persaudaraan di antara kita Kaum muslimin harus mewujudkan persaudaraan itu dalam kehidupan sehari-hari Karena kalau tidak Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih Islam yang unggul Islam yang jaya Dan tidak ada yang mengalahkannya Tidak akan bisa diwujudkan Tidak akan tampak di tengah masyarakat Karena kita justru akan diatur oleh orang-orang yang tidak mengerti agama kita akan diatur oleh orang-orang yang justru benci dengan aturan-aturan agama dan persatuan Islam ini adalah termasuk salah satu pesan Salah satu amanah yang disampaikan Allah kepada kita yang menjadi kewajiban kita untuk mewujudkannya. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di tempat yang sekarang disebut Masjid Ijabah. Bagi yang pernah ke Madinah mungkin tahu tempatnya. Di situ Rasulullah pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa taala minta tiga hal kepada Allah. Yang pertama minta agar kaum muslimin tidak dihancurkan, tidak dimusnahkan oleh musibah bencana alam dikabulkan oleh Allah. Yang kedua kaum muslimin tidak dikalahkan oleh musuh-musuhnya, tidak habis terbasmi oleh musuh-musuhnya. Sudah terbukti dalam sejarah. Itu pun dikabulkan oleh Allah dan terbukti dalam sejarah. Tidak ada satupun peperangan dengan kaum muslimin yang diakhiri dengan hancurnya kaum muslimin. Akhirnya pasti kemenangan di tangan kaum muslimin. Bahkan perang terlama yang pernah terjadi di muka bumi ini perang salib. 200 tahun lamanya akhirnya juga dimenangkan oleh kaum muslimin. Negeri kita yang pernah dijajah beratus tahun oleh kafir Belanda juga akhirnya merdeka. Dan yang ketiga, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin tetap bersatu, tidak berpecah belah. Itu tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan berarti Allah tidak menginginkan persatuan kita, tetapi Allah mengamanahkan persatuan itu menjadi kewajiban kita semua. Masihal muslimin rohimakumullah dalam bulan Ramadan bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan maafirah, penuh dengan rahmat dari Allah subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Rasulullah saw di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka lebar. Pintu neraka ditutup rapat. Artinya untuk berbuat baik yang diridai Allah sangat mudah. Besar sekali dorongannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah berpuluh kali atau beberapa kali melaksanakan atau bertemu dengan bulan Ramadan tentu merasakan Kalau Ramadan kan sholat gampang ya Pak ya Sedekah kan seneng, enreng Berbuat baik apa saja Seperti didorong Pintu surga dibuka lebar Pintu neraka ditutup rapat Begitu banyak kemudahan Untuk beramal soleh Di bulan ini Yang hanya Maksimal 30 hari Dalam satu tahun Marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memanfaatkan Ramadan ini. Tiap kali bertemu Ramadan, bahkan dua bulan sebelum Ramadan, mulai bulan Rajab, mereka sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Ramadan. Melatih diri untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Mempertekun ibadah-ibadah wajib Membiasakan dengan yang sunnah Merencanakan segala sesuatu Apa yang akan dilakukan Sehingga ketika bertemu Ramadan Kita sudah terbiasa dengan kebaikan Bulan Rojab Sampai bulan Ramadan Tiga bulan mereka mempersiapkan Bahkan dalam satu riwayat lain dikatakan para sahabat itu biasanya tiap kali meninggalkan Ramadan, artinya baru masuk sawal, mereka sudah mulai mempersiapkan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya mempersiapkan diri kita mempersiapkan dirinya lalu apa yang sudah kita persiapkan untuk bertemu Ramadan kali ini di dalam Ramadan yang jelas ada puasa, siap yang pahalanya dilipat gandakan semau Allah, tidak dibatasi 10 sampai 700 kali lipat. Amalan lain dibatasi 10 sampai 700 kali lipat. Tergantung tingkat keikhlasan, tergantung tingkat kesungguhan. Tergantung bagaimana dekatnya kita kepada rahmat Allah. Tetapi untuk Ramadan, Allah sendiri yang akan menghitungnya. Allah sendiri yang akan menentukannya. Terserah Allah mau dilipat gandakan berapa kali lipat pun. Siam. Oleh karena itu dikatakan barang siapa yang meninggalkan puasa satu hari di bulan Ramadan. Tidak tergantikan dengan puasa sepanjang tahun. Alangkah sayangnya kalau Ramadan sampai kita tinggalkan puasa, kecuali karena udur sari tentunya. Kita usahakan sebisa mungkin, bukan hanya tidak kita tinggalkan puasanya, tapi kita jaga puasa kita itu. Dengan segala adab-adab orang yang berpuasa, diantaranya tidak berdusta. Tidak bicara atau bertindak sesuatu yang tidak ada manfaatnya Kita tinggalkan segala macam yang melenakan kita Kita hanya ngomong apa yang perlu Kita bicara apa yang patut Kita SMS apa yang memang baik Batasi misalnya bulan ini Jangan sampai kita ribah Ribah lisan mudah dicegah Tapi ribah tangan sekarang ini susah dapat sharing cukup bagus enggak tahu juntrungannya benar apa salah baik apa buruk dilempar begitu saja ya di share ke orang banyak itu harus kita sadari kita jaga Ramadan kita kali ini agar kita termasuk orang-orang yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis Man sauma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dengan penuh keimanan wa ihtisaban dan dengan penuh harapan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ma taqaddama min dambih Maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dosa-dosanya yang telah lalu Siapa orang yang Berpuasa dengan iman Ya tentu berpuasa Lillahi ta'ala Berpuasa karena Allah Berpuasa mengikuti syariat Tuntunan puasa Diawali Dengan Masuknya waktu subuh dan diakhiri dengan masuknya waktu maghrib diawali dengan akhirnya sahur dan diakhiri dengan awalnya buka dan orang yang, dengan, yang melakukan puasa dengan ihtisaban dengan penuh harap tentu memperhitungkan kemuliaan-kemuliaan keutamaan-keutamaan dari puasa kita tidak hanya puasa sari, puasa fisik kita, tetapi sampai hati kita, sampai perilaku kita, bahkan sampai pikiran kita, sampai selera kita. Kita atur sehingga patut kita menjadi orang yang mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang patut mengharapkan pahala dari Allah? Tentu yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya puasa kemudian ditambah dengan adab dan ahlak puasa sehingga puasa kita tidak menjadi puasanya orang awam yang hanya menjaga diri dari lapar dan dahaga serta mengendalikan syahwat tetapi juga mengendalikan hati kita bukan hanya meninggalkan yang haram tapi kita juga mengutamakan yang baik-baik, yang tinggi, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mashiral muslimin rahimakumullah. Puasa kita Ramadan kali ini di samping imanan wa ihtisaban. Mari kita jadikan puasa ini adalah madrasah. Madrasah keimanan dan keislaman kita untuk meningkatkan iman dan Islam kita kalau selama sebelum Ramadan mungkin kita menjadi jamaah yang pasif menjadi umat yang pasif yang menikmati keislaman hasil karya orang lain menikmati pengajian yang menyelenggarakan orang lain Menikmati dakwah yang dilakukan orang lain Menikmati masjid yang diurus orang lain Ramadan kali ini harus menjadi pelajaran bagi kita Kapan kita merasa punya Islam Kapan kita patut dipanggil sebagai muslim yang bertanggung jawab Yang ikut memiliki agamanya Yang ikut bertanggung jawab Atas keberadaan Islam Di tengah-tengah kita Allah sudah menjamin Islam tidak akan hapus dari muka bumi Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam akan tetap ada di keluarga kita Di kampung kita Di daerah kita Di negara kita Tugas kitalah Ikut menghidup-hidupkan Islam Ikut menjayakan Islam Dan kaum muslimin Ramadan kali ini harus menggugah rasa tanggung jawab kita untuk menjadi muslim yang sejati yang apabila setiap saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa mempertanggungjawabkan umur kita. Kita memper, bisa mempertanggungjawabkan keberadaan kita di muka bumi ini apa yang sudah kita tunaikan untuk agama kita sekecil apapun yang bisa kita lakukan sesepile apapun peran yang bisa kita laksanakan jangan kita tinggalkan jangan sampai kita ketinggalan barisan barisan orang-orang yang ikut membela agama menjayakan Islam dan kaum muslimin menjaga keberadaan Islam di tengah-tengah kita sehingga Islam yang mayoritas di negeri kita betul terasa keberadaannya di tengah-tengah masyarakat itu saya kira pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kondisi kaum muslimin terutama di Indonesia akhir-akhir ini bahawa dengan sedikit upaya sedikit tanggung jawab di antara banyak kaum muslimin ternyata sudah bisa mencegah kaum muslimin dikooptasi dipimpin oleh non muslim. PR kita masih panjang. PR kita masih jauh. Pekerjaan kita tidak akan pernah ada habisnya. Karena musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam senantiasa berusaha liut fi nurullahi bi afwahihim. Memadamkan cahaya agama Allah dengan lisan-lisan mereka. Dengan segala upaya dengan segala cara melalui seluruh lini Hipoleksosbud Hankamnas Ideologi, politik, sosial, budaya Hankam Di semua lini mereka berjuang Berusaha memadamkan cahaya agama kita Padahal tidak ada yang ingin kita nyalakan di tengah masyarakat Kecuali kebaikan dan maslahat Itu pesan Islam dan itu misi Islam Tapi memang di seberang sana ada yang namanya syaitan Yang senantiasa berusaha Dan berlaku Berkebalikan dengan apa Yang harus kita tegakkan Kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar Mereka dengan teman-temannya Berusaha amar mungkar nahi ma'ruf Itu sudah nas Itu sudah ketentuan dari Allah Sehingga perjuangan untuk menegakkan yang baik, menegakkan yang benar, menegakkan yang maslahat, mencegah yang mafsadat, senantiasa akan terbebankan kepada kita dan generasi-generasi sesudah kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan terbaik yang kita temui sepanjang hidup kita kali ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته